Mitra bisnis, Ketua Apindo s o f i a n Wanandi menilai, pemerintahan baru di bawah Presiden SBY harus memprioritaskan investasi nasional. Perbaikan iklim investasi membutuhkan prasyarat dasar, yakni stabilitas politik, jaminan keamanan dan ketertiban, kepastian dan penegakan hukum, serta keadilan. Terkait hal itu, Apindo tergerak memberikan masukan kepada pemerintahan baru, berupa sepuluh prioritas agenda perbaikan iklim usaha, dan investasi nasional. Hal itu sejalan dengan roadmap industri yang sedang digodok kamar dagang dan industri Indonesia. Latar belakang perlunya pemerintah mengutamakan sepuluh prioritas itu mengingat pengusaha melihat kecenderungan para menteri seenaknya menciptakan undang-undang. Akibatnya, terjadilah tumpang tindih kebijakan. Selain itu, koordinasi pemerintah pusat dan daerah pun berpotensi menghambat iklim investasi. Untuk membicarakan hal itu, Segera kita berbincang dengan s o f i a n Wanandi. Pak s o f i a n apa saja s e prioritas u u l h p pokok itu, Pak? Yang pertama tentu mengenai kita anggap yang paling penting itu adalah pertama peraturan undang-undang kita dan peraturan-peraturan daerah ini yang betul-betul mesti disinkronkan supaya semua undang-undang kita itu betul-betul Apa namanya, banyak sekali yang sekarang ini overlapping, berimpitan, atau yang bertentangan satu sama lain. s a y a kita terbani banyak sekali juga yang menimbulkan masalah buat kita juga dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dan ini harus perlu d i s i n k r o n k a n Itu yang pertama saya pikir supaya ada kepastian hukum di Indonesia ini. Yang kedua, masalah daripada mengenai reformasi birokrasi. Yang perlu diperbaiki, di mana kita harapkan juga, 呃 SDM-nya kalau itu berkurang ya a t a u tidak ada seperti yang kita lihat apa yang terjadi di Papua sekarang kan banyak sumber daya manusia a n y yang sebenarnya tidak cukup untuk membangun Papua sendiri misalnya. Masalah lain tentu infrastruktur. Itu kita perlukan untuk betul-betul diperbaiki apakah itu listrik, irigasi, jalan, tol, dan ラブワン、アルミノム、ミンシガラマチャンニー、トゥブトゥブトゥブトゥブトゥブトゥー、ディベルトゥパティトゥヤ。ラー、ヤンキャンパテトゥ、アダマサラドイパダ、マす。ラトゥタナガカルディアンスカライン、トゥギタマンプロバイキー、オントゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥす。ゥトゥトゥトゥトゥトゥト�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 デミキアン・ソフィアン・ワンアンディ、サイア・ドナ・オリジャー